Halo hai semuanya. Apa kabar? Ada saya lagi Aryan Surya, sahabat kamu dari pagar kehidupan. Yap. Seperti yang kamu dengar, saya sangat bahagia kali ini karena lagi-lagi saya harus bertemu dengan kamu. Walaupun kita belum bertemu di depan mata, tapi setidaknya saya bertemu di telinga kamu kali ini ingin membahas sebuah hal yang berhubungan dengan perasaan syukur. Ya, yep, betul sekali. Mungkin kamu ada beberapa orang yang sudah berkali-kali mendengarkan audio saya. Yang berhubungan dengan perasaan syukur ya Tapi tenang aja, kali ini saya tidak akan terlalu jauh memahami Atau membuat kamu paham akan rasa syukur Tapi audio atau video ini justru sangat berguna sekali Bagi kamu yang pengen bersyukur tapi susah Ingin bersyukur tapi rasanya hambar gitu ya Gak kena ke dalam hati Tapi kamu tahu bahwa bersyukur ini pasti ada hasilnya Nah, mungkin dalam hati kamu merasa bahwa Mas bro, ajarin gua bersyukur dong Gimana cara bersyukur yang gampang tapi kena ke dalam hati Ya, Ini dia adalah video yang tepat buat kamu Jadi bagi kamu yang ingin merasakan syukur yang mendalam Simak baik-baik video atau audio ini Dan praktekkan sekarang juga Sudah siap? Ayo kita lanjut Jadi gini teman-teman Yang namanya bersyukur itu hasilnya bagi tiap-tiap orang beda-beda ya Nah banyak yang bertanya Mas bro, kok gue udah bersyukur tapi hasilnya begini Ada juga di satu sisi saya seneng tuh ngelihat atau ngedenger Ada orang yang laporan Gue udah bersyukur hasilnya luar biasa Thank you banget pagar kehidupan Nah, kenapa di satu sisi ada orang yang hasilnya biasa-biasa aja, tapi di satu sisi kok ada orang yang hasilnya luar biasa hebat? Padahal mereka sama-sama bersyukur. Nah, jawabannya sepele. Jawabannya adalah karena yang satu berhasil syukur dengan dalam, yang satu bersyukurnya hanya sebatas mulut. Betul. Syukur sebatas mulut itulah yang menjadi kendala kamu kalau syukur kamu kurang memberikan efek bagi kamu. ya Nah, sekarang... Prakteknya adalah sederhana, saya minta tolong kamu seperti biasa siapkan bolpen dan kertas ya Karena kali ini kita akan praktek sambil kamu juga mendengarkan audio atau video saya ini, oke? Okay? Nah sekarang saya minta tolong kamu siapkan beberapa hal di depan muka kamu Yang pertama, saya minta tolong kamu siapkan kertas kosong, satu aja Yang kedua, saya minta tolong kamu siapkan pulpen ataupun pensil, alat tulis terserah ya yang ketiga, nah ini yang unik. Saya minta tolong kamu siapkan lembaran uang favorit kamu. Boleh 50 ribu, boleh 100 ribu, boleh berapapun. Yang penting kamu favorit, ya. Mau rupiah boleh, mau dolar boleh, mau euro boleh. Pokoknya favorit kamu deh, ya. Ambil satu, taruh di depan muka kamu. Ya. Satu lagi, satu lagi adalah struk ATM kamu kalau kamu memang sudah bertransaksi via ATM. Wah. Kali ini kita akan praktek struk nih ya. Tolong siapkan dulu itu semua. Kalau memang kamu butuh waktu, silakan pause atau hentikan dulu video ini. Setelah itu baru kita lanjut lagi. Silakan siapkan dulu itu semua. Nah, sekarang saya akan berasumsi atau saya akan berpikir bahwa kamu sudah menyiapkan itu semua. Nah, sekarang tanpa basa-basi kita langsung aja praktekan hal yang harus kamu praktekan agar syukur yang kamu lakukan bisa tepat kena ke dalam hati. Oke? Okay? Yang pertama begini, teman-teman. Ada salah satu yang disebut dengan kekuatan perkataan, ya. Kita udah bahas di video-video yang lalu bahwa kekuatan perkataan itu ada. Salah satu kata-kata yang paling memiliki kekuatan adalah terima kasih, ya nah sekarang saya minta tolong kamu praktekkan satu hal dulu sama saya yang berhubungan dengan uang ya kita pakai uang dulu biar gampang kamu ambil lembaran uang favorit kamu tadi ya kamu ambil kamu pegang kamu taruh di tangan kanan kamu ya kamu buka lembaran itu menjadi lembaran seperti persegi panjang kamu taruh di depan muka kamu kemudian kamu ikuti perkataan saya dan ini rahasianya kenapa kamu bisa bersyukur dengan dalam rahasianya adalah kamu harus mengucapkan kata terima kasih tiga kali terlebih dahulu di depan sebelum kamu mengatakan syukur atas apa yang kamu syukuri maksudnya gimana mas bro? jadi gini selama ini mungkin kamu bingung aduh mas bro gua udah bersyukur tapi kok gak kena ke dalam hati ya kenapa ya kok syukur gua hambar? nah syukur kamu menjadi hambar karena caranya salah Cara yang benar adalah... Ketika kamu bersyukur... Ucapkan dulu terima kasih tiga kali... Sambil kamu fokus melihat barang yang kamu syukuri... Sudah siap? Kita praktekkan ya... Sekarang ambil lembaran uang tadi... Kamu lihat baik-baik lembaran itu bentuknya seperti apa... Sekarang kamu katakan perkataan seperti yang saya katakan... Oke? Okay? Kamu katakan begini... Terima kasih... Terima kasih... Terima kasih... Saya sangat bersyukur sekali karena saya sudah memiliki lembaran uang ini. Lembaran uang ini sangat berarti untuk saya, karena dengan lembaran uang ini saya menjadi orang yang lebih kaya dibandingkan orang yang tidak memiliki lembaran uang ini. Karena dengan lembaran uang ini saya bisa makan enak, saya bisa bersedekah, dan saya pun bisa membantu orang lain yang tidak memiliki uang yang ada di depan mata saya ini. Saya bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas lembaran uang yang kau berikan kepada saya ini. Dengan uang ini saya menjadi merasa berkelimpahan dan saya sangat bersyukur sekali Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi caranya begitu teman-teman. Kalau kamu mengawali dengan terima kasih tiga kali, baru setelah kamu terima kasih tiga kali, kamu katakan apa yang kamu syukuri apa yang kamu syukuri, kamu perjelas lagi dengan kenapa kamu mensyukuri itu, baru tutup dengan terima kasih tiga kali lagi. Seperti yang saya ucapkan tadi, ya. Tadi kan saya mengawali dengan terima kasih tiga kali, abis itu saya katakan apa yang saya syukuri, yaitu uang tadi, kan. Nah, kenapa saya mensyukuri? Karena dengan uang ini saya bisa bersedekah, bisa bla bla bla dan bla bla bla tadi, ya. Baru setelah itu ditutup dengan terima kasih tiga kali lagi. Itu cara bersyukur yang paling efektif. Kamu coba, deh. Nah, mas bro, tolong dong penjelasan ilmiahnya kenapa dengan terima kasih 3 kali bisa membuat gue kayaknya lebih gampang untuk bersyukur tidak hanya di mulut. Penjelasannya ada. Penjelasannya gini, kalau kamu terima kasih mengucapkan 3 kali, otak kamu akan jadi lebih fokus dibandingkan kamu tidak mengucapkan terima kasih 3 kali di depan. Coba kamu bandingin. Ada enggak rasanya perbedaan ketika kamu menggunakan cara saya tadi terima kasih di depan sama kamu bersyukur dengan cara biasa. Ada bedanya enggak? Kalau kamu benar-benar mengatakan seperti apa yang saya katakan tadi, pasti ada bedanya. Ketika kamu mengucapkan terima kasih tiga kali di depan, rasanya kok gue lebih dalam ya mas bro? Syukurnya tuh kayaknya rasanya lebih masuk gitu ke hati gue. ya. Nah, kamu lakukan itu setiap hari, bahkan setiap tiga kali sehari, pagi, siang, malam, untuk yang berhubungan dengan uang. Caranya persis seperti tadi. Percaya atau enggak, kalau kamu lakukan itu, dalam waktu seminggu, pasti rezeki kamu ada yang beda. Pasti ada yang beda. Karena syukur kamu lebih dalam dibandingkan sebelumnya mantap ya itu baru duit bagaimana dengan dua hal tadi nih kita kan ada kertas kosong ada struk ATM sekarang kita tes yang mana dulu kita pakai struk ATM dulu ya oke sekarang bagi kamu yang punya struk ATM kamu praktekan lagi praktek ini bersama saya sekarang kamu ambil struk ATM kamu yang tadi saya suruh siapin seperti biasa kamu pegang di tangan kamu dan kamu fokuskan pandangan kamu di struk ATM kamu ke bagian nominalnya Kalau struk ATM ada bagian eh, nominalnya kan ya Kamu fokus ke nominalnya Sambil kamu melihat struk ATM itu, kamu fokus ke nominalnya Kamu senyum dulu, betul, kamu senyum dulu Sambil kamu senyum, kamu fokus ke nominalnya Kamu katakan hal seperti ini, ikuti saya Terima kasih, terima kasih, terima kasih saya sangat bersyukur sekali dengan nominal uang yang ada di ATM bank saya karena dengan nominal uang yang ada di ATM bank saya saat ini saya berkelimpahan dibandingkan orang yang tidak punya uang sama sekali saya bersyukur dengan nominal ini saya masih bisa makan, saya masih bisa bersedekah, bahkan saya masih bisa hidup layak setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, saya amat sangat bersyukuri nominal uang yang ada di rekening bank ATM saya saat ini sejumlah ini. Kamu sebutkan berapa dan saya amat mensyukuri nominal ini. Saya berterima kasih Tuhan, Engkau Maha Baik, saya berkelimpahan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Selesai. Coba kalau kamu mengatakan hal ini sama seperti yang saya katakan barusan, kamu misalnya langsung praktek tadi ya, kamu rasanya lebih enak ya. Kenapa? Karena kamu mengawali dengan senyum, ada terima kasih tiga kali, kamu sebutkan apa yang kamu syukuri beserta alasannya, lantas kamu tutup lagi pakai terima kasih tiga kali gitu. Rasanya lebih enak ya dibandingkan kalau kamu tidak melakukan hal itu. Gimana? Rasanya udah lebih enak ya Rasanya lebih dalam gitu kamu syukuri ya, Kamu lakukan ini juga setiap hari Sesering mungkin, terserah Gak harus 3 kali sehari, terserah Semakin sering, semakin bagus Semakin kamu akan dimudahkan rezekinya dengan izin Tuhan Oke? Okay? Itu cara mensyukuri rezeki. Nah sekarang, yang terakhir Last but not least-nya adalah Kamu ambil kertas kosong tadi Yang saya suruh kamu persiapkan Sambil kamu ambil bullpen juga kamu isi sekarang hal apa sih yang bisa kamu syukuri di hari ini aja? Di hari ini hal apa yang bisa kamu syukuri? Dan kira-kira hal apa juga dari apa yang bisa kamu syukuri tadi yang kamu ingin mungkin jumlahnya sama Tuhan diperbanyak gitu, ya? Kalau tadi kan kita udah rezeki nih, ada nggak hal lain yang pengen kamu perbanyak jumlahnya? Misalnya gini, kamu sekarang lagi sakit. Apapun penyakit kamu, kamu tulis di situ. Misalnya gini. Kamu tulis di situ saya bersyukur karena saya di hari ini merasa lebih sehat walaupun kamu sakit. Kamu tulis merasa lebih sehat, ya. Kita praktekin dulu satu, oke? Okay? Jadi triknya adalah begitu teman-teman, kalau kamu sakit jangan tulis aduh kok gua sakit. Jangan. Kamu tulis saya bersyukur karena saya merasa lebih sehat walaupun kamu sakit. Kamu tulis di kertas tadi, ya. Kita praktekin dulu nih cara kamu supaya kamu jadi cepat sembuh menggunakan teknik syukur. Ini dia caranya, ya. Kamu tulis di situ, saya bersyukur, benar kamu tulis, saya bersyukur karena saya sudah merasa lebih sehat. Kamu udah tulis? Nah, sambil kamu tulis atau sudah selesai kamu tulis, sekarang kamu ikuti perkataan saya menggunakan teknik terima kasih di depan 3 kali tadi. Oke, sekarang gini perkataannya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya bersyukur sekali Tuhan karena saya sudah jauh merasa lebih sehat dibandingkan hari kemarin. Saya bersyukur dan saya yakin saya sudah sehat dan saya semakin sehat. Saya bersyukur karena saya semakin sehat dan saya sudah merasa jauh lebih sehat dibandingkan sebelumnya. Saya bersyukur karena kesehatan saya adalah hal yang sangat indah dan sangat membahagiakan hati saya. Terima kasih ya Tuhan, saya bersyukur karena saya sudah merasa lebih sehat. Dan diberikan kesembuhan sedikit lagi dengan izinmu Terima kasih ya Tuhan Terima kasih, terima kasih, terima kasih Gitu, simple kan? Jadi gini teman-teman Kalau kamu ingin menjadi sembuh Jangan pernah kamu keluhkan penyakitnya Tapi kamu selalu tulis di kertas Saya bersyukur karena hari ini saya sudah merasa lebih sehat Merasa lebih sehatnya itu yang kamu tulis bukan penyakitnya ya Itu kesehatan Begitu juga dengan hal lain Misalnya dalam hubungan asmara Kamu jangan ditulis, aduh hubungan gue hancur Jangan Kamu tulis, saya bersyukur hubungan saya sudah lebih baik Tulis saja gitu, sudah lebih baik Walaupun masih hancur Kamu tulis, sudah lebih baik Nah, ketika kamu sudah tulis lebih di kertas tadi Saya bersyukur hubungan saya sudah lebih baik Kamu taruh bolpennya Kamu syukur menggunakan teknik tadi Terima kasih tiga kali Kamu sebutkan apa yang kamu syukuri Kenapa kamu mensyukuri itu? Tutup lagi pakai terima kasih tiga kali di bagian akhir. ya? Contohnya begini. Oke, saya kasih contoh. Ini untuk hubungan ya. Contohnya begini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya sangat bersyukur sekali karena hubungan saya dengan pasangan saya semakin membaik. Saya bersyukur karena dengan semakin membaiknya hubungan saya dengan pasangan, saya bisa semakin merasakan kebahagiaan, kesukacitaan, dan kedamaian karena saya bisa bahagia bersama pasangan saya. Terima kasih Tuhan, saya mensyukuri itu semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selesai. Simple kan? Sederhana kan? Nah kalau kamu bisa melakukan ini, jangan heran tiba-tiba masalah kamu semuanya kelar dengan sendirinya Bener, masalah kamu bisa kelar dengan sendirinya teman-teman Kalau kamu mensyukuri setiap nikmat yang ada, itu rahasianya Nah sekarang, prakteknya buat kamu sederhana Praktekan apa yang saya katakan tadi Dari depan sampai belakang Dan kamu saya mohon Laporkan hasilnya Dalam waktu seminggu ke depan aja Kamu laporkan di bagian komentar video ini Ya Hasilnya sesedikit apapun Tolong kamu laporkan Supaya teman-teman kamu terinspirasi Supaya teman-teman kamu di pagar kehidupan ini yang mungkin ragu-ragu mencoba Mereka jadi mau mencoba dan akhirnya kamu pun dapat pahala Karena menyebarkan kebaikan buat mereka ya Jadi itu praktek kamu Dan semoga apa yang saya bagikan di video ini bisa merubah hidup kamu Karena ingat teman-teman Keberuntungan kamu bergantung dari kemampuan syukur kamu Ingat syukur kamu adalah penentu keberuntungan dalam nasib di hidup kamu silakan praktekkan syukur ini dan lihat hasilnya dalam waktu seminggu ke depan. Saya Arjen Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.